Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa Alhamdulillah, Pemirsa Indosiar, dimanapun Anda berada, Ibu-ibu dan bapak-bapak yang uh, hadir di studio pagi hari ini Kembali kita ketemu lagi di sini tentunya di Mamah dan AA Beraktik Bersama Hoteam Hots Sendih sehat, terawat iya, Pemirsa, buat ada yang di rumah pagi hari ini Anda bisa langsung curhat ke Mama Dede, silakan Anda bisa telepon ke 56976809 untuk yang di Jakarta, yang di luar Jakarta Anda bisa menghubungi 02156976809. Bisa juga melalui Skype, silakan lihat saja ID kami di mamaaa.beraksi. Apa kabar ibu-ibu? Baik. Bapak-bapak sehat juga? Sehat. Sehat, ya. Sudah pada makan belum? Belum. Alhamdulillah. Ya. Mandi? <gelet> juga alhamdulillah juga ya gosok gigi <gelet> <gelet> ah ya, ya, ya. tapi semua kelihatan cantik-cantik tenang aja ya baik pemirsa kalau kita berbicara tentang jodoh, rezeki, maut kita semua nggak ada yang tahu ya karena hanya Allah yang Maha tahu. Ada yang bilang nih sering kita dengar manusia berencana, Tuhanlah yang menentukan termasuk jodoh ya. Dalam Islam kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita lengkap berpasangan pasangan dan tak ada jodohnya buat kita. Nah bagi ibu-ibu, bapak-bapak di sini yang sudah mendapat jodoh kadang uh, pasti ada gitu nanya nih apakah benar ini jodoh kita gitu atau uh, atau yang belum dapat jodoh kira-kira jodoh gue kayak gimana ya ganteng nggak kayak Abdel gitu atau pokok <guluh> adalah pertanyaan-pertanyaan seperti itu nah pagi hari ini kita akan sama-sama membahas tema tersebut kita akan ikuti Tausiyah Mama untuk tema kita jodoh ditunggu atau dicari semoga Bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, wa syukurillah, wa salat, wa salam, wa ala surafil anbiya, wa ala mursalin, wa ala alihi wa sohbi ajma'in. Jodoh ditunggu apa dicari? Masalah jodoh ini rasanya selama dunia ada, enggak akan selesai-selesai dibicarakan. Dus zaman Nabi Adam, sampai jaman kita, sampai zaman anak, turunan kita, sampai datang hari kiamat, jodoh tetap diomongin. Kenapa? Karena memang pitrah dasar manusia oleh Allah telah diberikan jodoh. Mahsuci Allah yang telah menjadikan semua makhluk yang di alam dunia berpasang-pasangan. Masalah. Bahkan yang namanya manusia berpasangan. Wa min ahyati an hulakulakum min anfusikum ajwajan litaskunu ilaiha. Di antara tanda kekuasaan Allah Allah jadikan buat kalian laki-laki pasangan. Istri kalian. Untuk apa? Agar sakinah tenang dan tenteran. Pasangan. Masalah pasangan. Diomongin setiap saat. Apalagi tentang para remaja. Masa-masa yang sudah saatnya untuk menikah. Dari mulai 20, 25, 30. Belum juga ada yang lama. Kadang-kadang resah. Bolehkah kita mencari jodoh? Boleh. Tapi jangan terlalu berlebihan. Begitu usia 25, 30. Uh, Pontang-panting kesana kembali. Saking pengen cari jodoh. Biar cepat dapet. Tebar pesona. Tiap ketemu orang. Hehehe, hehehe, lebay. Terlalu berlebihan. Bahkan bukannya orang suka. Orang bingung. nih Orang benar apa kagak. Waras apa boten. Biasa aja. Jangan terlalu dipaksakan. Maaf. Saking memaksakan diri. Sampai kemana-mana bilang. Tolong ya. Kalau yang kira-kira cocok jodohin ke saya tolong ya kasih tahu saya kalau ada orang butuh istri kalau ada orang butuh suami maksa kan kehendak terlalu saking memaksakan akhirnya kriterianya nggak benar atau ada yang diem aja ah saya mertasrah Allah kan peribahasa mengatakan yang namanya lahir jodoh mati itu ketentuan Allah saya madiem aja lah biarin kesedatangnya aja Dikejar kadang-kadang membuat kita bingung. Ditungguin gak datang-datang. Ngejomlo kelamaan. Jadi dikejar terlalu juga salah. Hanya ditunggu kapan datangnya juga salah. Manusia wajib berusaha diiringi dengan doa. Ketentuan siapa yang jodoh buat kita. Itu Allah yang menentu. Islam mengatur yang namanya perjodohan. calon istri, calon suami. toeristisch toeristisch toeristisch toeristisch toeristisch toeristisch toeristisch toeristisch toeristisch toeristisch toeristisch toeristisch taribat yaminuka. Nikahilah orang yang kamu sukai karena turunan, kekayaan, cantik tampan. Karena agama ambillah yang paling baik agamanya. Karena kita sebagai seorang muslim tentu nyari jodohnya seorang muslim. Haram hukumnya orang islam menikah dengan yang tidak satu akhidat dengan kita. Cari yang seagama. Yang mengerti tentang ilmu agama. Yang mengamalkan ilmu agamanya dengan baik dan benar. Itu jodoh yang harus kita cari. Kalau kita pengen nyari jodoh yang beragama. Yang beriman. Yang pengamalan agamanya baik tentu di tempat orangnya ilmu agama di pesantren, di madrasah, di masjid, di taklim taklim nih insya Allah semuanya orang soleh dan soleha. Amin e, ya Allah. Siapa yang belum dapat jodoh di antara Koyo? Koyo udah dapat jodoh? Belum. Maman udah dapat jodoh? Rizky? Rizky, Rizky belum. Mamah banyak jamaah. Rizkimu yang mana? <tik> <tik> Rizki bingung pilihnya. Almazaloh <tik> tuh kalau pengen kita beli berlian, cari di toko berlian. Bener nggak? Oke. Dengerin. Kalau kita pengen beli emas, carinya di toko emas. Oh. Kalau pengen yang soleh dan solihah, cari di taklim, cari di pengajian. Jadi pesantren, cari di tempat maulid, tempat isromiraj. Karena orang yang tidak doyan agama bakal datang ke situ. Benar gak? Tuh. Good. Berusaha. Jangan tinggal diam. Anda lihat Siti Hajar. Inna Sofa wal Marwa. Gagal bangkit. Gagal bangkit. Nyari jodoh juga begitu. Ini kira cakepan dikit. Ya. Eh, kelakuannya nyebelin. Tinggal ah hmm. ganti. Sorry ya. Cari lagi yang lain. Nih. <laughs> itu <laughs> itu giginya belum <belakang> nombor ya. <laughs> cewek metik. Rizki gak mau kayaknya. Cari lagi. Carilah yang terbaik. Caranya bagaimana? Sholat istiharah. Si cowok. Si cewek. Orang tuanya istiharah. Apakah dia orang yang terbaik buat diri saya. Buat diri anak-anak saya. Wat agama saya, buat masa depan saya, buat keluarga saya. Jangan Anda memaksakan kehendak. Ya Allah, jodohkan saya dengan dia. Saya cinta banget sama dia. Kata kita, siapa tahu dia buruk buat kita. Wa sa'antakrahu syai'an wa huwa khairulakum. Wa Wallahu ya'lamu wa antum la Sesuatu yang kamu benci itu baik buat kamu. Sesuatu yang kamu sangat menyenanginya itu buruk buat kamu. Allah maha tahu, sementara kamu tidak tahu apapun. Saya ambil contoh, saya punya abang, anaknya sangat mencintai pacarnya. Kebetulan cowoknya orang Padang. Opini di masyarakat orang Padang itu pelit dan bengkok. Jangan marah, opini, opini. di masyarakat pelit. belum tentu opini itu benar. Kakak saya ngotot. heel mah, probleem. Ik anak er niet in Padang. Koret. ben saya nangis-nangis. Melukin saya. ben tolong dong. in Saya tahu betapa anak ini baik. Yang cowok walaupun Saya Kan tidak bengkok Ik ben er niet in geslaagd. Ik ben apa, -apa Karena saya melihat baik, saya sudah istiharoh baik buat ponakan saya. Saya ikut campur, dinikahkan ponakan saya. Kakak saya sangat tidak setuju awalnya. Mau, tidak mau begitu habis dinikahkan, setuju. Apa yang terjadi? Di masa kakak saya tua, di mana anak yang lain sibuk menantunya ini yang sangat telaten ngurusin abang saya. Ini nyata. Makanya mohon kepada Allah yang terbaik buat saya. Bukan yang terbaik kata saya. Yang terbaik kata saya. Belum tentu yang terbaik buat saya. Allah yang maha tahu Kita tidak tahu apapun. Jadi kalau Anda masih jomblo sekarang. Jangan hanya duduk tinggal diam. Tapi Anda berusaha. Bolehkah Anda misalnya ke koran-koran atau di internet nyari jodoh? Boleh. Di pejeng cari suami. Wow. <laughs> boleh. Boleh. Cuman maaf kata saya kok kayak rendah diri e, banget merendahkan diri banget apa-apa. Minta sama Allah yang terbaik Kalau memang jodoh itu Walaupun tidak ada dalam benak bayangan kita Kalau itu ketentuan Allah jodoh buat kita Insya Allah diberikan oleh Allah Jangan anda tangan tinggal diam Karena manusia punya kewajiban berusaha, berikhtiar Diiringi dengan doa yang ikhlas dari Allah Kepada Allah Minta yang terbaik Bukan hanya menunggu Oke okay? Oke, Ibu masih jomblo? <laughs> Ibu ditanya jomblo kok ketawa. <laughs> Senyumnya manis <Apa> <laughs> <nih>. <laughs> Siapa tahu, Ibu, ya. Nenek, nenek, nenek. Iya, tapi biarpun nenek-nenek juga tetap kelihatan tua, <laughs> <laughs> Oke, okay, <bye>. baik. Ada <laughs> Buat adanya terus silakan buat ada yang terus ingin bertanya lima enam sembilan atau nol dua satu lima masih dibuka untuk yang curhat lewat telepon sekarang kita harus break sebentar nanti kembali lagi tetap di sini di Mamah dan A bersama Cindy Sehat Trawa